Pak Tony selamat pagi s i l a k a n Pak Tony Ya s e b e n a r n y a kita harus malu sekali Muka tuh n gak g tau h restoran dimana ya Wacana pasar bebas ini kan bukan baru satu dua bulan Kenapa diributin tuh pas lagi Desember 2009 Yang udah nyata-nyata tinggal berapa hari gitu Sekarang emang gak mau harus terhadapin kenyataan Jalanin Betulin lah ini kita punya infrastruktur Sistem perpajakan Ekonomi biaya tinggi segala m a c a m Nah kalau Gubernur Sulso -Sul tadi itu Mau ekspor dia punya produk domestik ya itu bagus sekali Cuman kita sekarang hampir n gak g kerja sih ya Tiap hari ributin pansus, pansus, pansus Itu kayaknya bener-bener deh Udah mau hancur negara makin hancur lagi Mestinya sih udah jangan, jangan bikin malu mau dinegosiasi ulang lagi Yang penting gimana kita hadapin sekarang Mungkin enam bulan pertama anggap kita masih susah Tapi kalau dibetulin saya rasa masih, masih keburu ya Jangan ributin pansus aja tuh Anggota d p l mendingan dibubarin t e r u s m a kasih Pak Andreas, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Bapak Halo Ya, s i l a k a n Pak Andreas Kalau menurut saya seharusnya Kita sebagai bangsa yang besar Harus bersikap mempunyai v isi yang besar Saya pikir perjanjian Padahal a n t e b a s ini sudah tidak bisa kita hindari Saya setuju sekali dengan a p a yang sebelumnya mengatakan Kenapa d i r i b u t i n Telah m i n i t gitu bulan d e s e m b e r p a r a perjanji itu kan ditandatangani mungkin beberapa tahun ada persiapannya, kenapa n gak g ada yang liput, nah itu saya, saya, saya pikir itu menunjukkan ketidaksiapan bangsa kita kalaupun ditunda, tidak akan pernah siap, itu aja, terima kasih ya, terima kasih Pak Andreas Pak Budi, selamat pagi selamat pagi saya, saya sebenarnya 私は今日のスタジオを見つけ ま, ました。私は今日のスタジオを見つ m ました。私は今日のスタジオを見つけました。私は今日のスタジオを見つけました。私は今日のスタジオを a つけました。 Belum lagi ekonomi biaya tinggi, kemacetan, listrik, dan sebagainya Akan sangat berat sekali Kalau menurut saya, di pasar itu produk China memang niatnya mau membunuh pesaing atau produk lokal Karena mereka sudah punya, sebutlah sistem keuangan yang baik Lalu juga pengelolaan industri yang baik Lalu juga memang k e s i a p a n pemerintah Pemerintah SBA kan sebelumnya m e m e r i n t a h Indonesia n g g a k kelihatan tuh Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan s b y Kalau sekarang s b y punya masalah Dalam Bang Senturi Dia juga memang harus d i u s u t Tapi masalah bagaimana Negara Indonesia dalam pemerintahan s b y Sebelumnya tidak siap Itu menunjukkan Kegagalan pemerintah Lalu kita sebagai rakyat memilih dia lagi Itulah kebodohan kita Karena tertipu oleh、uh, Citra Jadi saya rasa Paling parah sekali kita akan kalah dalam persaingan pasar bebas. Tidak ada yang bisa menjamin. Pasar bebas itu sangat kejam. Ya, yang paling enak adalah pelaku pasar yang bagaimana merasakan di pasar. Tanah Abang, Mangga Dua. Coba r a s a k a n bagaimana produk s i n y a kualitasnya lebih baik,、ya. harganya lebih murah. Makasih Pak Budi, Pak Agung, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Agung. Tapi kan dua hal lah yang pertama i t u sebenarnya ini kan sudah delapan tahun yang lalu、eh, Isian Chang di z e r k a r y a ini di apa ditandatangani oleh、eh, diratifikasi oleh Presiden Megawati ya. Jadi selama delapan tahun ini memang juga harus、eh, baik berhasil dari pemerintah maupun dari pengusaha bersiap-siap diri. Di pengusaha juga tidak tidak usah kemudian terlalu banyak mengeluh. Yang penting siap-siapin yang memang sudah kemudian tuntutannya akan menjadi seperti ini daripada mengeluh. Mending k o r e n t a s i n y a kita prioritaskan kepada p e r s i a p a n persiapan yang kerja yang lebih efisien, lebih produktif dan terusnya. Nah, yang juga sangat、uh, lebih penting adalah pemerintah ini sudah delapan tahun ganti presiden ya, ganti presiden. Nah, ganti presiden pemerintah sendiri juga. Mesti harus berkesinambungan pada waktu itu sudah dibuat programnya Kemudian karena, karena gantu, ganti pemerintahan Kemudian mungkin program kerja itu juga tidak kemudian terpengkelai Atau tidak terurus secara memadai Sehingga program persiapan-persiapan yang diperlukan Menjadi, apa namanya, menjadi kurang, kurang kejalan gitu Nah itu hal juga yang pemerintah ini juga Itulah pokoknya yang sifatnya pungutan liar lah yang kemudian、e, mempersulit perizinan dan seterusnya itu sudah harus dihilangkan betul-betul ya. Jadi sangat menghambat menjadikan biaya ekonomi yang sangat tinggi sehingga kita tidak dapat bersaing dengan produk-produk Cina yang bakal masuk ke Indonesia ini. Saya pikir itu saja yang mungkin harus lebih ditekankan oleh pemerintah. Terima kasih. Selamat siang Ibu i Bisono. Ya selamat siang. Silahkan Ibu. Yang penting, siapkan SDM-nya yang penuh k r e a t i v i t a s Contohnya Israel, beli komputer terbesar dari China. Dia modifasi, dia jual ekspor terbesar komputer dari Israel. Dia n gak g punya pambang berlian. Dia beli-belian r di asal lagi. Asal Israel terindah, terbagus. Nah itu Indonesia... Kita jangan nge-nge、nah, nah, g、nah, sendiri, STM-nya nggak mau tetap goblok, tetap males gitu. Ya tetap aja, nggak akan maju-maju.、Hmm. Oke、okay, Ibu, terima kasih. Ibu t i t i selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, silahkan Ibu. Ini mengenai persaingan bebas ya. Tadi saya dengar uh, gubernur uh, Sulawesi Selatan ya,、hmm. rasa kecewa. と言うと、私たちは、私たちのミックオン Perbandingannya sangat mencolok ya Jadi ketika kita membutuhkan barang-barang impor t Kita tidak mempunyai persediaan dana yang cukup Untuk memutarunkan g antara perdagangan luar negeri Masuk ke dalam negeri Ini yang menjadi persoalan Contohnya UKM Yang juga sebetulnya mereka tuh gak males Mereka n g gak dapat dana t a l a n g a n dari pemerintah dengan secara tulus kami pun mengadakan satu apa namanya、e, semangat ya dengan para UKM di daerah Tangerang itu apa tanggapannya nol sehingga kami menjadi apa mandiri maksudnya modalnya ya seadanya nah kalau menghadapi dengan persaingan、e, globalisasi utamanya dari c h i n a Wah, jangan diharap kalau kita mendapat persaingan yang bagus. Persaingannya nggak akan bagus. Terima kasih, Mbak. Oke.、Okay. Bapak Iman.、Ya. Silahkan, Mbak. Ya,、uh -huh. Saya melihat gini ya, pemerintah itu kan ngambil kebijakan itu, kalau dihitung-hitung、uh, hanya menguntungkan dirinya sendiri ya. Ya mungkin menjadi rahasia umum, misalnya ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan itu, pasti ada udang dibalik batu. Istilah ada uang klikin mungkin dari negara-negara yang Yang luar biasa ya pasarnya tadi yang mungkin seperti Cina ya. Nah tapi yang harus dilihat begini ya. Tapi kan perbandingannya apakah ada manfaatnya ada kan negatifnya gitu. Saya yakin manfaat pasti ada tapi negatifnya jauh lebih besar. Nah kalau bentuk pemerintah seharusnya itu dia bisa mendidik dulu industri-industri kita bisa dulu memfasilitasi. Misalnya seperti Jepang gitu kan. Bagaimana pemerintah itu bisa melindungi pengusaha? Ini enggak, dari tentara u pengusaha besar, m a r c o sampai m i k o itu yang ada ketika berhubungan dengan pemerintah malah pusing gitu kan. Makanya banyak perusahaan yang bisa dibilang menghindar dari berbadan hukum, banyak usaha-usaha kecil yang n gak g mau n g i n d a r i n pajak, banyak usaha-usaha yang、uh, akhirnya gulung t i k a r Karena ketika mereka diminta berhubungan dengan pemerintah itu pun, ママ、ジュマタ a プシン、アパラリケティケスのナボプシン、イトウ、オムリタマママクサフン、ヤマクサフン、トクググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググ アメリカの人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちとの関係を持っていま人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の kita kalah jauh d a r misalnya Malaysia, Thailand, Singapura, maupun Filipina yang begitu mereka tekan perjanjian ini, f a k t a ini mereka sudah stand by jadi yang mau disalahkan m e n u r a h pemerintah disamping itu banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah yang sampai saat ini masih memberikan pengusaha terutama di daerah-daerah banyak p e r g e r a yang tumbang tinggi sehingga pengusaha terutama di daerah Banyak mengalami uh, uh, Inefisensi i dari segi biaya Mulai daripada pengurusan izin Sambil dengan retribusi r r e t i i b u s Contoh sederhana saja Jeruk, saya kebetulan orang Medan Jeruk b r e s t a g i itu sangat enak Terkenal di kota Medan Jeruk b r e s t a g i kalau diberestagi di kita beli Paling-paling e t n i p a 3.000 rupiah Kenapa sampai di Jakarta Bisa dijual sampai 14.000-15.000 Disparitas harga ini kenapa bisa terjadi? Ibu harus tahu, kami, kami tahu persis Sepanjang perjalanan jalan darat Dari Medan sampai ke Jakarta Melewati hampir 7 h pos-pos Yang resmi maupun tidak resmi Setiap pos harus diberi upeti Bayar yang resmi n g o m o n g tidak resmi Semuanya harus pakai duit Sehingga jeruk ini sampai di, di Jakarta Pertama harga sudah mahal Karena uang retribusi dan sebagainya コンコスキーリン、ダン、ウルムナギアダクルサンクルサンセンガ、ハガニャディマアリバンディングアンジュリン Mereka harus introspeksi、hmm. Jangan lagi membebani rakyat Maunya petani itu diringankan Jangan dipungut retribusi antar daerah Sepanjang dia jalan dari Jakarta Kemedat apapun sebaliknya k e a d a n Jakarta Jangan dikenakan biaya apapun Kalau bisa sampai Jakarta Modal mereka cuma 6 5 0 0 7 0 0 0 Dijual ke pasar Tarisional Rp8.509.000 0 Pasti kita akan menjadi raja Produsi k dalam negeri Menjadi raja di dalam negeri Nah, ini y a i yang perlu diperhatikan pemerintah Pak Boni, selamat sore Selamat sore Silahkan Pak Boni Ya, sebenarnya ini kan udah wacana lama bukan baru gitu Jadi yang bingung tuh akhir-akhir Udah lah k m i n i banget kita baru ribut-ribut lagi Kalau menurut saya sekarang gak ada cara lain Kecuali kita mau d i p u j i l k a n j a d i negara t e r p u c i l Cara terbaik adalah Uh, d i b e n t u k satu departemen khusus yang namanya departemen anti-birokrasi Yaitu orang kalau mengurus izin apa disana dipastikan bisa lebih cepat Ya lalu segala langsung bikin peraturan baru p e r p u atau gimana yang langsung menghukumati m bagi, bagi orang yang mempersulit gitu loh Pokoknya semua harus serba cepat Yang n gak g jalanin yaudah sikat-sikat-sikat-sikat Ini satu-satunya cara sama rubah peraturan buruh Dengan peraturan buruh sekarang itu n gak g ada yang mau i n v e s t a s disini mbak Saya aja pusing kalau pikir mendingan saya main saham aja santai Gak nggak padat karya gitu loh Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi kita butuh banget yang namanya padat karya Jadi kalau menurut saya kita harus Mau gak g mau kita harus hadapin lah Perdagangan bebas ini mau gimana lagi Emang udah-udah harusnya ada Cuman ya pemerintahnya kenapa 10 tahun ini gak bergerak sama sekali gitu Makasih Oke selamat sore m a k Alam s y a Selamat sore Bu Silahkan Menurut saya Bu ya 私たちは、今日のインフラストクールを行って、私た e は、今日のインフラストクールを行って、私たちは、今日のインフラストクールを行って、今日のインフラストクールを行って、 Dalam tenaga kerja aja mestinya harusnya bisa dikerjakan oleh satu orang di China, di sini kita mesti m p a t orang dengan output yang lebih sedikit lagi. Kita kalah semuanya, makanya kita harus segera berbenah. Yang kita menang sekarang cuma tuh jago-jago pansus tuh kita menang, korupsi, p e n g u t a n g liar kita menang, kepastian hukum yang tidak ada itu kita menang. Itu yang kita menang yang harusnya itu harus kita benahi segera. Ya, jadi orang mau urus izin aja itu jangan diberbelit-belit dah. Bikin satu-satu wadah yang benar-benar gampang. Di China itu kenapa banyak orang invest? a s i Karena mereka terbuka welcoming banget. Investor datang pakai karpet merah. Di sini investor datang salah-salah bisa digebukin sama karyawan. Makasih. Oke.、Okay.